Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'ala rahmihi wa taufiqihi wa 'afiyahillahi amin. Al-juz'u al-thani. Al-juz'u ath-thani al-mufattirat wa hiya ma Kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Kalau kemarin yang kita bahas adalah Hal-hal perkara-perkara yang Membatalkan pahala puasa Sekarang kita akan bahas tentang Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sendiri Sehingga Puasanya batal Pahalanya juga tidak ada Apa itu? Al-Mufatil Awal, yang pertama Yang membatalkan puasa Ar-Rijjatu Yaitu Kemurtasan Wahiyah Ketul Islam biniatin, augolin, oviklin, walauka nazarridatul lahdatan wafidat. Yaitu memutuskan keislaman seseorang baik dengan niatnya. Misalnya dia niat besok akan keluar dari Islam. Malay saat itu, kalau itu terjadi di masa dia berpuasa, batal puasanya. Dan mulai saat itu dia sudah murtad. Atau perkataan dengan mengadakan bahasanya Allah mempunyai anak Ada Tuhan Ayah Tuhan Ibu Berarti dia silahkan keluar dari Islam Atau mencacimaki Al-Quran Mencacimaki Nabi Muhammad SAW Atau mengucapkan Selamat Natal Dengan mengakui agama itu Maksudnya Atau menghinakan simbol-simbol agama Sunnah-sunnah yang disenahkan Seperti Eh Masa mana mungkin seseorang itu diperbol, e, disunahkan untuk menggunakan siwak. Siwak itu adalah sesuatu hal yang sangat menjijikkan Alhamdulillah macam begitu, keluar daripada Islam. Jadi banyak hal, e, baik itu perkataan, ungkapan, atau tindakan yang bisa menyebabkan orang itu keluar daripada agama Islam. Kalau itu terjadi di siang Ramadan, di saat dia berpuasa, maka orang itu langsung puasanya batal. Dan bukan berarti karena batal ya berarti dia boleh makan boleh minum tidak wajib imsak wajib imsak sambil maghrib tapi dia harus menggodoknya. Awasian natot dengan tindakan perbuatan seperti sujud, menginjak Al Quran, meludahi Al Quran dan lain sebagainya. Walaupun wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib wajib Perkara yang kedua daripada membatalkan puasa adalah Al-haid wa wal wiladatu walau lah datan minan nahar Itu datangnya haid Datangnya nifas Atau melahirkan di siang Ramadan walaupun sebentar Berarti keluar, kemudian keluar lagi Tapi sudah sempat keluar Darah haid itu di siang Ramadan Baik itu di awal siang Ramadan Atau di tengah siang Ramadan Atau di akhir Menjelang berbuka, lima menit sebelum berbuka keluar darahnya batal sudah, sudah. Jadi termasuk yang batalkan puasa, itu pula melahirkan walaupun dengan sesat. Nah, lekaranya jadi kalau mau sesat di siang Ramadan ditunda dulu, pending sampai Maghrib. Kecuali nah, kalau membahayakan lagi malah lagi batal, karena keluarnya e, wiladah itu di situ walaupun dari perut, karena di situ adalah sebuah tabut. Bagaimana difatwakan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka melahirkan itu termasuk yang membatalkan. Kalau walaupun datang minyan nahar, walaupun sebagian daripada uh, siang, jidarnya nggak keluar lagi, putus. Jadi setelah keluar sempat keluar, dia tu nggak keluar lagi. Walaupun, walaupun pada detik-detik akhir, jadilah datang minyan nahar itu bisa diartikan dua. Jadi keluar, detik putus, nggak keluar lagi walaupun hanya seketika saja, atau dia mau keluar di detik-detik akhir sebelum magrib beda. Diartikan dua. Kemudian al-mufatir salis al-junun walola doh. Jadi beda antara gila dengan pingsan. Kalau pingsan itu harus menyeluruh sepanjang siang baru membatalkan puasa, tapi kalau gila wabah sebentar, gilanya. Kapan dia gila wabah sebentar berarti. Dia sudah batal puasanya. Tapi gila di sini, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Junun, Funun. Jadi gila itu banyak macamnya. Tapi yang dimasukkan di sini adalah gila akal. Gitu. Akalnya tidak ada. Gitu. Bukan gila harta, gila jabatan, gila perempuan, gila yang lainnya. Tidak. Tapi di sini gila, gila sungguhan, gila beneran. Gitu. Jadi, tandanya gila itu apa? Nah, kita harus tahu. Gitu. Jadi, tandanya gila itu apa nah, jadi gila itu adalah marodon, filgalwi nah, jadi selalu kalau kita katakan bahwasanya itu sakit jiwa, jiwa itu dimana nah itu kan ada suatu e, suatu pertanyaan pada kutip gitu. jadi jiwa itu kalau menurut jiwa itu ya akal akal seseorang nalar seseorang gitu. itu jiwa ada yang artikan jiwa itu adalah nyawa Nah, jadi, nafas, tenakel, nah itu sama, ada yang membedakan antara keduanya Nah, jadi sini ini adalah merugamkul galbi, suatu penyakit dalam hati Yuzilusur, yang menghilangkan segala macam perasaan Dia tidak punya perasaan sedih, tidak punya perasaan senang, tidak punya perasaan gembira Tapi yang ada itu adalah sebuah spontanitas berarti kalau orang gila yang kasih makannya pasti diambil nah, berarti oh dia nggak gila dong nah, bukan berarti seperti itu karena kucing pun kalau dikasih makanan ya mau gitulah berarti dia waras kucing waras berarti gitulah kan enggak gitulah itu itu adalah sebuah spontanitas sebuah tuntutan nah tapi dia itu dikasih uang gembira kemudian uangnya diambil dia sedih nah itu berarti waras dia ya, orang gila nggak jadi yang namanya uang dia hambur-hamburkan, dia nggak ngerti uang itu berapa, cara cara menggunakannya itu bagaimana, dia nggak paham. Itu orang gila. Nah, jadi gila itu semacam itu karena gila itu kan ada gila sungguhan, ada gila bawaan gitu. Hmm. Jadi gila sungguhan sama gila bawaan bisa jadi satu, bisa jadi beda. Nah, jadi kalau bawaan itu bawaan hal, bawaan hal, nah, itu beda tadinya jadi kepada Habib Sekhon yang ada sekarang ini albahar nah itu majdzub itu namanya. itu bawaan-bawaan halnya bukan bawaan lahir tidak bawaan halnya Kalau Bawaan lahir itu itu bisa jadi satu antara gila beneran sama gila bawaan itu gitu. jadi ada gila beneran ada gila bawaan bawaan bukan bukan bawaan hal tapi bawaan mulai lahir mulai lahir udah gila gitu. itu artinya gila bawaan gitu jadi istilahnya itu seperti itu nah ini gila beneran, gila bawaan lahir nah itu membatalkan puasa baik gilanya itu sepanjang siang Ramadan, siang eh, hari atau sebentar, dan itu dia waras lagi, walaupun gitu. jadi seperti orang siya itu kalau sudah tanggal 10 itu kan gila itu. 10 mahram nah, kan di waktu arba ini itu yang gila, itu kan. kalau dia sudah sadar lagi kalau kebetulan pada hari itu dia puasa, batal puasanya bisa jadi. <laughs> bisa jadi. Ya nah, habis, ke orang gila gila. Nah, alikamanya jadi apa? Gila yang semacam itu gitu. Gila nampar diri, gila ngomong macam-macam, yang ada ngeloh gitu dan sebagainya gitu. Itu orang gila itu namanya. Gitu. Jadi, gila beneran. Bukan gila ilmu, gila harta, gila jabatan gila ibadah, nah itu kan banyak al jenun funun, jadi banyak macamnya. Ya, ah ha? sama kalau sudah sampai ke ke batas gila sudah. stres itu kan orang sehat juga harus stres, gitu. Nah tapi di stres ini yang sudah sudah penang, gitu. Jadi sudah apa? Hang sampai dia itu nggak paham lagi, sudah sudah apa yang terjadi <tuh> padinya dia nggak paham. Nah itu dalam gila, gitu. Lalu kalau dia sih paham, ah belum. Gitu. Nah, kalau stroke enggak enggak, enggak membatalkan eh, puasa tetap puasa sah nah, kalau dia itu enggak mampu artinya kalau dia itu berpuasa akan membahayakan dirinya dia lebih tahu dan dokter lebih tahu jadi ada stroke kalau stroke yang berat ya dia enggak mampu untuk berpuasa al-muftil al-imma yang keempat perkara yang keempat yang membatalkan puasa adalah pingsan wasyukur dan mabuk nah ini Keduanya itu, kalau sompah ma'idah am majami an nahar, jika keduanya itu menyeluruh sepanjang hari, baru membatalkan puasa. Tapi kalau enggak menyeluruh sepanjang hari, enggak batalkan puasa. Wa ma'idahov kawolalah datan wahidatan sah sah wa wa muqtaat inda romli. Adapun kalau sompah dia waras walaupun sebentar. Jadi enggak sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu kan maksudnya dari mulai fajar. Tepinya fajar sampai debenamnya matahari. Nah, kalau semua tetapi jam dia itu sadar kemudian bising lagi, maka kami tidak batal puasanya. Itu menurut Romli. Kalau menurut bin Hajar, zahsawmu, wa al-muqtadatinda Romli gila. Kalau menurut bin Hajar, enggak. Wa maizapa, kawalola datan wahida, sehasawmu, wa al-muqtadatinda rom Romli. When derbin Hajar, ya betul kita ada di kalau menurut Imam bin Hajar, kalau Sumpah Madi itu sengaja, pingsannya sengaja, ada enggak pingsan disengaja? sengaja? Hah? Ada enggak? Pingsan disengaja? ada. Bios total itu. Itu kan pingsan, ya? Nggak sadar sama sekali. Itu sengaja. Ah, berarti kalau sengaja itu terjadi siang Ramadan, walaupun sebentar, tak tahu. Itu artinya idrata adah bihi walaulah dotan, walaupun sengaja, sengaja sebentar. Gitu atau di kepalanya sampai pingsan gitu ada orang yang suka pingsan dengan dia memegang sebagian bagian-bagian tertentu di badannya dia pingsan gitu misalnya di shalat maghrib dia pegang gitu bagian tertentu itu atau dia pukul bagian tertentu itu sehingga dia pingsan maka hukumnya, bagian sengaja seperti itu batal puasanya walaupun sebentar gitu. tapi kalau sengaja maka selama dia itu sepanjang hari maka E, tidak batal eh batal tapi kalau kalau wara kalau siuman walaupun sebentar bukan sepanjang hari berarti maka tidak batal wakala akharunha layatulhu illa yata'anda wa majmiahal sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwasanya yang namanya pingsan itu tidak membatalkan kecuali kalau dia sengaja dan menyeluruh seluruh uh, siang, uh, sepanjang siang tapi kalau enggak menyeluruh sepanjang siang berarti enggak enggak apa enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak batal puasanya Al-Mufatir al-Khamis yang berkara yang kelima yang membatalkan puasa adalah sudah sebelum itu jadi teman mau pergi ke biden ke akan membuka tasnya buku bukunya yang biden yang sekarang sudah kita ngapain kelima daripada perkara yang batalkan huh? puasa adalah aljima jima nah, berjima nah, kenapa jima itu membatalkan karena perempuan itu kemasukan sesuatu benda sedangkan yang laki-laki saya memasukkan sesuatu melihat jamal 3 walau fituburin gitu. walaupun di dalam anus istri atau kepada binatang sekaligus walaupun sekalipun kepada binatang maka berjima itu membatalkan puasa jika dilakukan, amidan sengaja dia melakukannya, ah midan dia tahu bahawa itu hukumnya haram tapi kalau dia tidak tahu bahwa kisahnya itu hukumnya haram dan kebodohannya itu dimaafkan, artinya dia baru masuk Islam atau seseorang yang hidup jauh daripada para ulama, maka untuknya tidak apa-apa, tidak batal kuasanya. Muhtaron bukan karena dipaksa, tapi dengan kemauannya dia sendiri dia melakukannya. Maka batal kuasanya. Tapi kalau dipaksa, maka dia akan asalkan paksaan itu sesuai dengan syarat paksaan yang syar'i. I. Itu yang ni enam syarat yang pernah uh, Al-Faqih jelaskan. Galbata sawmu akan batal puasanya. Wa iza afada saumahu fi Ramadan yawman kamilan bijima'in tamin ajma bihi li tawmi tarattaba alaihi khamsatu asya'. Dan barang siapa yang membatalkan atau merusak puasanya di siang Ramadan, yawman kamilan jadi satu hari penuh dengan jima' kam artinya bukan cuma petting tapi ada sebuah penetrasi kemaluan laki masuk ke dalam kemaluan perempuan itu maksudnya. Ajimat ini dan dia berdosa karenanya, bukan musafir bukan makzur dia tidak tapi berdosa karenanya di yang membatalkan puasa. Kalau tabali abdan rasia maka dia berkualif pandasan karli mahal. Nah, jadi Berjima di siang Ramadan itu selain membatalkan puasa juga mewajibkan kafarol kalau memenuhi syarat tidak. caranya apa? Nah, ini sebutkan di sini ini diambil di kitab Nello Roja. Jalali ibara ilah <tuh> teratah seratah jauh man kambilan bijima inta min asimabi ilisam tak tahu ala surut ujudil kafarol ud mah wajatamania anusila salmau wahala mana golu wajab seda salmau. Jadi yang pertama Puasanya itu rusak, nah, lain hanya kalau puasanya tidak rusak kan nah, puasanya nggak rusak. Nah, bagaimana puasanya itu tidak rusak dengan berstubuh? Nah, bagaimana kalau puasanya itu tidak rusak dengan bersubuh, Artinya sampai penetrasi ada hubungan e, badan, jadi kemaluan laki-laki masuk ke badan kemaluan perempuan. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, berarti tidak merusak puasanya. Hmm, artinya juga kalau seumala berubah badan setelah dia itu e, meminum air dahulu. Pem, karena dia melaksanakan uzur. Beliau orang itu termasuk seorang musafir misalnya. Berarti kan dia itu makzur. Gitu. Tapi tetap waktunya rusak karena itu. Yang kedua, yakunah di Ramadan. Itu kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa Godra Ramadan, kemudian berjima di siang Ramadan itu tidak apa-apa. Jadi tidak wajib kafarah, wajib kafarah itu kalau di Ramadan. Putra. Sekarang kata langkah ketiga. Eh ya. ya di salah yang kaya. kedua, falazim kafarah idza sadda sawmu Ramadan. Wa law kana wajiban wa adam an qadhai fi Ramadan. Karena ketiga ia qulal yawm ladhi aqdahu kamilan, falazim kafarah idza mata au junn al-ghad bi ghurub as-syams wa kamilan jadi kalau sumpama dia berbuang badan berarti kan wajib khafaro kan kalau dia itu mengalami terbenamnya matahari tapi kalau sebelum dia itu terbenam matahari dia gila atau dia meninggal berarti gak wajib dikeluarkan dari hartanya khafaro itu nah, itu artinya yauman kamilah. lah terus ayahku nesha itu berjimah jadi rusaknya puasa itu karena jima, bukan karena lainnya lain hanya kalau sumpama dia makan dulu dia minum dulu baru berjimah gak wajib khafaro rasanya tetap dosa-besarnya tetap, tapi kafaroh nggak wajib. Wajar mana kalau biji Yang kelima, ayahku naji Bahwa najukila jami al khaysha fa, bahwa asal Jadi jima itu dengan jima tam, artinya dia berhubung badan dengan eh, apa? Kategori kepala zakarnya atau penisnya itu masuk ke dalam liang kemaluan vagina fil fajr. Fajr najimu kafaroh iya akhla jisan min al khaysha dan walaytu thomoh. Kalau sama tidak memasukkan seluruh hasyafahnya. Jadi hasafa sama ghosabul zakar itu beda. Ghosabul zakar itu batang zakar. Di sini adalah hasyafatul zakar. Jadi bagian kepalanya saja, papenisnya itu. Kalau cuma tidak semuanya, maka tidak batal puasanya. Kemudian dan apa kewajiban seseorang yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan? Nah, katanya khamsatu 'atsiyah, ada lima hal yang akan dikenakan kepadanya. Yang pertama, luhul aitim, dia akan berbekesak. Dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil dan besar. Yang kedua, wajibul insar. Jadi setelah dia itu batal bukan berarti ya sudah, karena batal puasanya sudah tak, saya boleh makan, boleh minum enggak? Enggak boleh. Tetap wajib insar bukan pernah insanya tapi wajib insa, karena dia sendiri yang sengaja membatalkan yang ketiga wajib tazir. wajib tazir. karena memang tidak ada hatnya tapi ada kafarahnya hatnya tidak ada bahawa takdib minal hakim dan yang menentukan ta'zir itu itu adalah hakim setempat dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama wakuna juga iritaib dan ini bagi mereka yang tidak bertobat katanya, tapi kalau bertobat tidak. Gel yang keempat wajib juga doa, jadi satu hari yang dirusak rusak dengan berjima itu harus doa di hadirainnya nanti. Yang kelima wajib bul kafara dia wajib membayar kafara adzma. Wahyah hadis ala sajadia, yaitu salah satu daripada tiga perkara di bawah ini murat secara tertib artinya kalau ngabis yang pertama baru yang kedua, ngabis yang kedua baru yang ketiga. Gitu. Tapi kalau masih bisa yang pertama, nah boleh, dia e, melaka, mengeluarkan atau melaksanakan yang kedua. فَلَا يَتِكِرُوا إِلَّا الْخَطْرَةِ سَيَانِيَا إِلَّا إِذَا عَجِزَا أَمَّا قَبْلَهَ Maka dia tidak berpindah kepada perkara yang kedua, kecuali kalau yang sebelumnya dia tidak mampu untuk melakukannya. Apa itu? Yang pertama, إِذْكُرَوْ كَبَ مُؤْمِنَةً memerdekakan budak mu'min. Jadi bukan harus seorang perempuan, Rokobah itu adalah sifat daripada buddha Jadi baik laki atau perempuan Yang penting dia muslim you know. Jadi muslim atau muslimah Budha muslim atau budha muslimah Terus yang kedua Kalau tidak ada, seperti sekarang tidak ada buddha dijual Maka siamu syahrein Itu berpuasa dua bulan berturut-turut Sampai selesai Kalau cuma dia sudah berpuasa 29 hari Akhirnya satu hari tinggal satu itu Dia batal puasanya atau sengaja membatalkannya berarti harus di uang lagi dari awal. Terus yang ketiga kalau enggak bisa berpuasa, enggak bisa berpuasa itu harus sesuai dengan uzur syar'i. Itu bukan karena lemah saja, jadi dua bulan puasa. Mendingan kita ngasih makan 10 60 orang mis, miskin gitu. Enggak boleh. Jadi 60 miskin itu diberi memberikan Makanan miskin kalau Sumbawa dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa bulat 2 bulan, bulan berturut-turut. Nah, baru kemudian angka tiga, memberikan makan 60 orang miskin, setiap miskinnya itu 1 mod. Jadi 1 mod itu berarti 6/4 on dengan ukuran depak Indonesia. Nah, kalau dengan ukuran eh, Saudi itu 7/4. 7 1/2. 7 1 2 7 ,5. Nah, jadi kalau tombak 4 mod satu sock itu dengan ukuran depak sini 6/4 on berarti Uh, tujuh uh, dua setengah kilo dua setengah kilo dibagi empat tapi kalau ikut Saudi berarti tiga kilo kurang seperempat lalu tadi wajib kafara adalah jilila adalah marah jadi yang wajib berkafara ini laki-laki bukan perempuan karena perempuan itu begitu masukan kemaluannya laki-laki sudah lalu batal sudah wadat kafara kafara kita kore ayam dan kafara itu akan berulang-ulang dengan berulangnya hari tapi yang sehari dilakukan itu tidak wajib kafaroh, kecuali satu kali kafaroh. Jadi satu hari sampai dua kali berpuasa ibadah, misalnya itu sudah dua kali, eh, satu kali kafaroh saja. Tapi kalau ke satu bulan dua kali dia melakukannya berarti dua kali kafaroh. Tiga kali ya tiga kafaroh, empat kali empat kafaroh, dan seterusnya. jadi kalau maksud Imam Malik yang mengatakan bahwasanya eh, berpuasa Ramadan itu satu bulan penuh itu adalah ibadah mustakillah, bukan ibadah muazzaah. Ya? Al-Mufattir Sayadis Usul Aynin Mimam Fadim Maktu Ilal Jauf sampainya suatu benda Ayn itu benda, lain-lainnya kalau bukan benda Seperti angin Itu tidak membatalkan puasanya Tapi yang membatalkan puasanya itu kalau masuknya benda Mimam Fadim Maktu Dari lubang yang terbuka Ilal Jauf Dalam rongga badan, baik rongga badan Perut, melalui mulut Atau Otak Melalui telinga dan hidung, maka kalau sudah masuk ke rongga badan tersebut, maka batal kuasanya. Asalkan matunya itu dengan sengaja, dia tahu hukumnya. Wajalika fala itu ruh suhawain iljauh, maka tidak, tidak apa, apa tidak membahayakan kuatannya. Kalau terutama masuk ke dalam badannya berupa angin sampai ke rongga badan. Wajalika mujallah itu tam. Atau cuma rasanya saja, seperti kalau kita pakai, eh, apa namanya, obat mata itu, tetes, itu kan terasa pahitnya di, di tenggorokan. Nah, itu enggak apa-apa. Biduni ainin tanpa ada bendanya. Maka dari keduanya itu, kita jalan, kemudian asap rokok itu masuk ke dalam. Selama kita tidak menghirupnya, sengaja menghirup, merokok, maka kita tidak batal puasanya Mimam fajr makruh ayat kalau jadi zawa salat jelahin lelajau mimam fajr bermakruh. Jadi masuk ke dalam rongga badan melalui lobang-lobang yang terbuka. Lain hanya kalau sumpah masuk ke dalam rongga badan tapi bukan melalui rongga eh, rongga badan yang terbuka seperti apa pori-pori. Kalau kita sepa atau apa? Eh, mandi sauna itu, nah, itu kan yang namanya asapnya itu kan masuk ke dalam melalui pori-pori sehingga kalau kita keluar, eh, masih keluar dari pori-pori itu kita keluar. nah itu gimana hukumnya membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa nah, ya itu maksudnya membatalkan puasa karena maksudnya itu lewat poli-pori sama seperti kalau kita mandi berendam, airnya itu kan terasa dingin tapi ke dalam, tapi pori dia masuknya itu tidak membatalkan puasa itu ketuhun seperti minyak wanawi dan yang lainnya bitator sorobil masam dengan masuk melalui pori-pori. lulus manafat maftuah lima zat pilih lima syabit, dan lain dan setiap lobang ada di badan semua dianggap terbuka tidak macam syawiyi kecuali mata mata tidak dianggap terbuka. Walau dari kalau udah dari lima guzali melalui lima guzali telinga itu bukan termasuk manafat maftuah sehingga kalau masuk air lewat telinga melalui lima guzali nggak batal. Jangan kan baik baik itu diapakan. Nah, jadi bisa menjadi eh, sebuah solusi bagi yang harus atau sudah terlanjur. Walaupun lebih baik kita menggodoknya, nah, tapi kalau jangan itu tidak hambatan puasa. Waktu ada hadis, Anda lihat ini maaf jam waktu, handle jawab, Anda lihat seluruh jam <tuh> maaf Dan sepana Allah telah dibuktikan oleh kedokteran ilmu kedokteran masa kini bahwa yang mata memang ada longgar ke dalam, ada lobang. Tapi kalau telinga enggak, sepana Tapi tetap yang utama adalah ini termasuk jaga masuk air hambatan puasanya. Masalah yang seluruh selain Allah Ta'ala. Baiklah. Kan? Hmm. Insyaallah minggu depan kita akan bahas selanjutnya. Sekarang ada keperluan. Kita maaf tadi hujan Al Fatihah laa ilaaha illallah, laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa Al Fatihah.